パーリ a 行きたい。a きたい。 Paha、itu akan siap untuk lemburkan buruhnya k itu aja, terima kasih terima kasih Pak Didi, silahkan Pak iya Pak, kelihatannya nih Bapak Gubernur kita ini mau jalan p i n t a s aja nih, katanya ahli transportasi kalau begitu mah gampang banget dong coba aja Bapak lihat、uh, poplet bis-bis yang ngetem ya kan jalanan pada b e r l o b a nanti kirin efeknya tuh nanti kalau ekspor terganggu, perusahaan yang lain terganggu, itu mah pak a l a u caranya begitu mah sangat-sangat tidak komprehensif, terima kasih ya, Pak Dhani s i l a k a n ya, selamat s i a n pak kalau menurut saya pemerintah itu tidak punya visi yang jelas i t u pak ya、uh, cuma kebijakannya itu bersifat instan Jadi, kalau menurut saya, Pak, kalau ini diterapkan,、uh, Gubernur itu harus、uh, punya suatu...、Uh, Jadi, kalau、uh, kebijakan ini gagal, kita rasa Gubernur wajib turun gitu, Pak. Begitu a j a Pak. Ya, terima kasih. Pak Andri, silakan. Ya, Pak Andri, s i r a k a n Ya, dibilang banyak t a g a r dibilang salah itu, Pak Andri. やがいい、ね、ららららら t らららららららららららららららららららららららららららららららら e ららららら k a y a mobil solar a t a ya itu mungkin boleh malam ya, kalau yang kebutuhan bahan pokok tadi gak kompohensi b g i t u m a n a t ya Pak Pak Jimmy s i l a k a n halo selamat siang s i l a k a n Pak Jimmy saya pikir、uh, selai trek itu yang perlu diperhatikan adalah banyaknya angkutan umum Pak bermasuk bajai kemudian angkut-angkut itu yang ngetime sembarangan dan itu saya lihat kelihatannya memang didukung oleh t i a p t i a k yang berwajib, kalau, kalau kita lihat misalnya di bawah d u 2 jembatan itu polisi-polisi yang disitu itu tidak, tidak, tidak membuat、uh, lancar jalanan gitu, mereka malah kelihatannya mempersilahkan mereka untuk p a k u t di gitu, jalan dan sebagainya itu sama sekali n gak g membantu gitu, saya kira itu juga yang diperhatikan oleh Bang Koke, jadi bukan hanya s e p e d a t r u k t r u k kalau t r u k t r u k saya pikir mungkin yang besar-besar aja, pakai kontainer dan sebagainya, mungkin oke、okay、lah tapi kalau yang sekarang ini saya pikir a k u t a n umum itu yang paling penting untuk di Benahi、dan juga jalan-jalan y a rusak, Pak. Terima kasih. Ya.、Yeah. Metra bisnis, rencananya per 1 April nanti Gubernur DKI akan membatasi jam operasional truk hanya boleh dari jam 10 malam sampai 6 pagi. Pertimbangannya, truk mengganggu kelancaran lalu lintas di luar jam tersebut. Menurut Anda, apakah usul Bank Foke ini bisa diterima? Bagaimana komentar Anda? 633-9160, b i s n i s s m a n Opinion. Mitra bisnis, rencananya persatu April nanti, Gubernur DKI akan membatasi jam operasional truk hanya boleh dari jam 10 malam sampai 6 pagi. Pertimbangannya, truk mengganggu kelancaran lalu lintas di luar jam tersebut. Menurut Anda, apakah usul bank f o k a l ini bisa diterima dan bagaimana komentar Anda? 633-9160. Ya, nama saya Pak a w i Ya, itu ide yang bagus, tanpa security yang amat, oke?、Okay? Terima kasih.、Okay. oke.、Okay. t ーウと言っていけば、e r n o r で行って、お前たラル。ナをは、 k a r e n a f a k tanya memang c e p a t e p a t jalan udah m a s j mobil besar-besar juga b e r o k a s i di jam-jam tidur. Dan sebaiknya memang di pagi itu ya. Jadi yang penting tidak n kena j a k e a m a n a n jadi muat jalan lancar. Wah, oke. Nah, 339160 masih dibuka untuk kandang B3B i s a ingin berbagi opini. サラサカウントをソすボレボルサチャー。パピサラサウントルウィットパニャ、トバスドファンボンポケニー、フレインジャカタドル、ケケラヤ、スミグサメドミング、リアアパコディシニア、サンパイリンアン。ヤングリマツリトスメモマツアダラタ、イトアンコンコンセカンセカンセカンスバランド。アピンナプラディエウオロスキトロ。アパラギアンカキリマニャリパケ、オレスモニャイト、スミシンガ。 Orang jalan kaki gak bisa harus jalan ke jalan, bahu jalan dipakai, ya kan? Udah itu, apa、uh, ojek-ojek, n g e t e m sembarangan gitu. Itu gak pernah diurus, ya kan? Terutama angkot, b a n g f o k e y a n y a sepertinya kayaknya gak ada, gak betul satu a gimana untuk ngurus angkot i t u Yang a s a a s a l ngetes, gak berani saya rasa dia itu. Saya rasa itu yang bikin lebih macet daripada angkutan. Betul gitu loh. Terima kasih. Oke.、Okay. 633-9160 silahkan Anda yang ingin juga berkomentar mengenai wacana Bang Foke untuk membatasi jam operasional trek per tanggal 1 April nanti yakni hanya boleh beroperasi dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi pertimbangannya trek-trek ini mengganggu k e l a n c a r a n lalu lintas di luar jam tersebut apakah usul dari b a n k Foke ini bisa diterima dan bagaimana komentar Anda? サカナセドワクト anto。サラサタニャボレタピト Kalau jalan di tengah pelan-pelan lagi Tiba-tiba m a c e t di depannya Tiba-tiba kosong Berarti itu di, berarti moral penembuninya itu n gak g ada Itu d i t o l Yang ke, Di jalan biasa itu yang paling pertama Itu para polisi Angkot itu d i t e r t i p k a n Bila perlu itu polisi itu Jangan bawa surat hilangnya Dibawa surat dokumen i t u nyata Kenapa masih aja dilaporkan Apa yang seharusnya dilakukan Itu bukan hanya surat-surat tila n g yang dibawa contoh, angkot berhenti sembarangan, enggak berani diatur itu mungkin ada setoran atau bagaimana kita juga n g g a k ngerti, nah itu coba diperhatikan juga, kadang-kadang teksi ataupun、eh, yang n g g a k ada penumpang, kebanyakan coba diperhatikan, teksi kalau n g g a k ada penumpang, itu seperti melenggok-lenggok itu di, di jalan utama itu nah itu juga diperhatikan dan itu i para pengguna mobil angkot atau post Kalau bisa i t u y a masyarakat yang menggunakan gas atau angkot Kalau angkot tidak berhenti pada halte atau pada tempat ditentukan Coba b a i k b a i jangan naik mobil-mobil k e n d a r a a n tersebut Otomatis itu akan tertik kembali Jadi masyarakat juga harus ada ambil bagian di sana untuk mengatasi nya gitu sekian Oke,、okay. terima kasih 6339160 masih ada waktu kalau Anda ingin bergabung bersama Pak Sefram Untuk menyampaikan opini Anda dalam Businessman opinion. Bagaimana s s i n e m komentar Anda mengenai wacana Bang Foke per 1 April nanti jam operasional track akan dibatasi, yakni hanya dari jam 10 malam sampai 6 pagi dengan pertimbangan kelancaran lalu lintas. Apakah usul b a n k Foke ini bisa diterima dan bagaimana komentar Anda? 633-9160, BISNESSMAN OPINION どうも、皆 n ん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、皆さ Kalau memang itu berakibat、uh, Baik untuk masyarakat ya Kenapa n g g a k dicoba saja g i t Oke, terima banyak. kasih Banyak Pak Syukur Pak Leo, selamat malam Selamat malam, Bu k i w i j a y a Baik Silakan Pak Leo、eh, Kalau komentar saya sih Mungkin ini pasti ditimbang lagi ya Ditimbang lagi dan dikaji, di mend mendalam Karena、eh, ini salah Dulu、eh, Bang Posto juga、eh, Mengharuskan tentang, tentang, Memakai Senak gitu Jadi Pertimbangan yang ini, k i t a n a n a n p e r a n a s a l a n g a n a n g i t a n g a g r t i a n g a m b a a n r t i b e r i m a n g a n ini, e r a g i t i m a t m a n a e r i m a n a n i n p t a n g a n e r i m a n a n ini, e r t i a n g a e r m a t m a n a t m a n a p m b a n g a n e b a n ini, t i m a n g a n y a e r m a e m a n t m a n a r m b a n y a p b a n ini, i m a n g a n yang ini, t i m a n a n y a e n y a p e r t i m b a n g a a n r n yang p b a n g a n i b a g a n yang ini, p t i m a n a n y a p e r t i a n a y a n p e r t i m b a n g a yang m a n a n y ini, e r i m a n g i t i b a n g a n y i n t b a g a n a p e r t i a n a n a p t a n a n p e r t i m a n a a n e n g n yang a n g a n y ini, r i m b a i r t i b a n g a i t i p e r t i a n a n a t m a n t m e r t n g n g e b a g a p t i a n i n r a n g y a n i t i a n p a n a n a r m b a n a e r t m a t e r t i i e t i m b a g ini, t i a n g g ini, e r n i n a n p a r a n a m b e r t a n a n t r t i i t i m a g ini, t i n g g ini, e r Salah satu perusahaan atau tempat yang dia tuju Jadi usul itu perlu dipertimbangkan Dan kalau sudah baik ya perlu, perlu ada apa namanya Diteliti dulu apakah itu benar-benar bermanfaat gitu Terima kasih Terima kasih Pak Valentino Saya beralih ke Pak a Gus, selamat malam Selamat malam s i l a k a n Pak a Gus Iya, selamat terima kasih. Saya pribadi mengucapkan selamat kepada Pak f u k i karena memang dibutuhkan seorang pemimpin yang berani m e n g a m i risiko walaupun k e p u t u s a n y a n g tidak populer. Namun keberanian adalah aspek untuk mencapai keberhasilan. Semoga rencana ini berhasil. Terima kasih. Bapak Johan, selamat pagi. Ya, selamat pagi.、Komentar、ini bagus bu, karena sekarang ini kalau kita lihat di jalanan itu banyak sekali bus-bus apa, truk-truk yang gede-gede, kontainer itu benar-benar ngabisin jalan. Apalagi pas tanjakan mereka itu n gak g kuat naik Jadi bukan cuma t r u k tapi kontainer itu paling penting Karena kontainer itu yang gede-gede itu yang penting ya, Karena membuat macet jalan Bolehlah dibikin teratur begitu bagus Ya, Ya,、Kenapa? terima kasih Pak Johan Pak Albert, sudah terhubung kembali s i l a k a n Pak Albert Ya betul Bu, itu g u b e r n u r n y a p i n t a r tuh Bu Memang dibatasi, itu memang bikin kacau tuh Truk kontainer sama truk t r itu Semau dia itu, s e m a g u s sekali Ya パーバッパーギャル g ッサンバギーヤイデニア a ゴスパラ d a ンバラギーヤランジャラナルスリ a トウガンパロキ a ランジャラララパガンギ a ジ a シダフナディ u トウガンリト i ガンドラパトウガンサマジャラサマゴミトウキダフナディパトウガンセナンパクエビビシャフ a ンライスギガン Itu-itu bagus, t r u k itu dibatasi Harus, diba, di, harus dibarangi u s d i dengan jalan-jalan yang diperbaiki Jangan didiamin t u i Terima kasih Terima kasih Pak g i l b e r t Pak Teguh Silahkan komentarnya Ya Bu, kalau saya j a l a n j a k a n Tapi jangan jam 10 Jam 10 terlalu malam kagian, jam 8 lah Karena jam 8 langkah-langkah udah pada pulang Kemudian disamping itu Disamping jam 8 Sampai pagi itu Bu Angkot-angkot itu Bu, mohon dibatasi itu Bu Karena angkot itu setiap ke terminal Aduh kayak apa itu, kayak semua g a t a l aja Bu Yang bikin macet itu Bu, makasih Bu Baik, terima kasih Pak Hari, lo pagi Ya, i t u bagus itu Cuma ya ada Mungkin ada tambahan kerja over time ya、Baik. Tapi bukan cuma itu, benar n g Gak cuma hanya itu Ada jalan-jalan yang menyempit, jalannya rusak, terus angkot-angkotnya n g e t e m Itu belum maksimal, kan? Gak ada yang mau tau kayaknya, terima kasih Baik, terima kasih Pak Ari Pak Rian, silahkan komentarnya Pak Iya, sebenarnya n gak g cuma dibatasi aja sih, harus diperhatikan juga itu Truk-truk kontainer -truk itu apa?、Eh, kondisinya biasanya udah parah ya b a n n y a botak lah Remnya udah gak bener, itu lampu-lampu remnya juga n g a k nyala, itu dinas perhubungan juga perlu direformasi tuh kayaknya, karena kayaknya ujian kir udah gak ada gunanya, tuh duit semua soalnya masih.